Assalamualaikum sederhana berita pagi edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2020 dibacakan ilham Kota langsa dilanda angin kencang disertai hujan Listrik sebagian gampung padam Rumah milik warga penjual kelapa di ule jalan Losmawe hangus terbakar Sinabung kembali erupsi, sejumlah kabupaten di Aceh akan terdampak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 Syederalun memasuki pukul 14.15 kemarin, wilayah Kota Langsa dan sekitarnya dilanda angin kencang dan disertai hujan. Pada saat bersamaan aliran listrik di sejumlah kampung daerah ini juga dilaporkan mengalami pemadaman. Penyebab padamnya listrik belum diketahui, namun petugas PLN setempat sedang menelusuri gangguan jaringan. Kala BPBD Kota Langsa Ali Mustafa saat dihubungi Serambi mengatakan, pasca angin kencang disertai hujan, belum ada laporan adanya kejadian apapun di lapangan. Namun demikian pihaknya mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati dan tidak berada di jalan serta jangan berteduh di sekitar pohon. Kepala ULP PLN Langsa Kota Adam Ramandita mengatakan daerah yang padam listrik meliputi Gampung Birem Puntung, Lokbani, Matang Selimeng, BTN Asam Sungai Pauh, Kuala Langsa, dan Alur Brawe. Cederalun satu unit rumah milik seorang penjual kelapa di desa Ulejalan, kecamatan Manda Losmawe sekitar pukul 11 hangus terbakar. Informasi yang diperoleh Seram BFM kemarin, saat itu pemilik rumah keduanya dalam keadaan sakit. Rumah itu milik Abdurrahman, 78 tahun, yang tak bisa melihat lagi karena menderita sakit faktor umur. Sementara istrinya Umiah, 65 tahun, juga tak bisa berjalan. Awalnya Umiah, sang istri, mendengar ada suara seperti ketukan di dalam plafon lalu Abdurrahman meminta istrinya untuk melihat di mana sumber suara itu. Kemudian Umiah mengecek suara dengan merangkak karena ia tak bisa berjalan. Tak lama kemudian Umiah melihat dari dalam salah satu kamar rumahnya yang berukuran kecil berlantai kayu ada percikan api dari atas plafon sehingga dirinya memberitahukan kepada Abdurrahman, sang suami, yang saat itu sedang berada di kamar mandi. Son saja suami yang mengambil air dari sumur lalu menyiram rumahnya. Namun dirinya tak bisa melihat sehingga warga pun berdatangan lalu membantu keduanya untuk diselamatkan dari amukan api. Waka Polsek bandaa Sakti Losmawe Ibda Faisal kepada seram BfM membenarkan kejadian kebakaran itu. Ia mengatakan dugaan awal penyebab kebakaran adalah dari cosleting arus listrik. untuk regan material sedang didata oleh petugas Gampung setempat. Kederalun Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali erupsi pada Sabtu hingga Senin pagi. Dilansir dari tribunmedan.com terpantau dari puncak gunung membumbung tinggi abu vulkanik sekitar pukul 10.20. Menurut data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Gunung Sinabung, pada erupsi ini Gunung Sinabung memuntahkan abu vulkanik setinggi kurang lebih 5.000 meter. Angka ini sama dengan 7.460 di atas permukaan laut. Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun 1 Sultan Sikandar Muda Blang Bintang Aceh, Zakaria, kepada Seram BFM kemarin, turut menyampaikan informasi tersebut dan dampaknya kepada sejumlah kabupaten kota di Aceh. Bila dilihat dari pergerakan atau dengan memperhatikan pergerakan debu vulkanik, maka BMKG Aceh memperkirakan debu vulkanik kemungkinan besar akan masuk ke wilayah Aceh. Menurutnya wilayah-wilayah yang kemungkinan akan berdampak, antara lain Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Evanta. Saudara-saudara, kerusakan areal tambak perikanan di Aceh Tamiang diperkirakan mencapai 10.000 hektar. Angka kerusakan ini sudah mendekati total luas hamparan tambak di Aceh Tamiang yang diperkirakan mencapai 20.000 hektar. Kadis Pangan Kelautan dan Perikanan Aceh Tamiang, Safuan menjelaskan pusat budidaya tambak di daerahnya berada di empat kecamatan pesisir, yakni Bendahara, Banda Mulia, Manyak Pahit, dan Serue. Ia mengakui kondisi hampir separuh tambak itu saat ini memprihatinkan karena rusak. Rusaknya pun bervariasi, mulai dari ringan, sedang, sampai berat. Safuan tak menampik kerusakan areal tambak ini disebabkan minimnya fasilitas alat berat untuk memperbaiki tambak. Menurutnya kondisi dan ukuran tambak di Aceh Tamiang saat ini memang membutuhkan alat berat sebagai media utama untuk perbaikan. Ia menjelaskan kendala hari ini pihaknya tidak memiliki beko untuk membantu petani memperbaiki kerusakan tambak. Kerusakan yang awalnya kecil menjadi serius karena tidak langsung ditangani. Sederalun, RSU Datu Beru Takengon mulai memfungsikan tiga gedung di rumah sakit itu untuk menangani pasien yang sedang menjalani perawatan terkait dengan COVID-19. 3 gedung yang dijadikan sebagai ruang isolasi pasien COVID-19 akan diisi sebanyak 52 bed, sehingga diperkirakan sudah cukup memadai untuk kondisi saat ini. Telah difungsikannya tiga ruang itu seiring dengan adanya prosesi peresmian yang dilangsungkan secara sederhana oleh Bupati Aceh Tamiang Sabela Abubakar kemarin. Direktur RSU Datu Beru Takengon Dr. Hardy Yanis, menyebutkan 52 tempat tidur itu akan ditempatkan di ruang ICU 4 unit, di ruang anylir 18 unit, serta di ruang teratai sebanyak 30 unit. Ia menyebutkan ruang penyakit infeksi new emerging dan re-emerging gunanya untuk mengatasi serta mengantisipasi penanganan pasien bila terjadi lonjakan atau peningkatan pasien COVID-19. Pihaknya berharap tak ada lagi penambahan jumlah pasien COVID, meski begitu pihak yang mengaku sudah siap dalam menghadapi terjadinya peningkatan jumlah pasien. Sederalun sebuah fenomena alam berupa awan hitam panjang seperti gulungan dan sekilas mirip gelombang tsunami menyelimuti langit pantai barat meliputi Aceh Barat dan nagan raya, Banyak warga yang merekam kejadian langka ini menggunakan telepon genggamnya, lalu membagikan ke berbagai platform jejaring media sosial online. Sekejap fenomena alam itu pun heboh, kejadian ini sempat terjadi hampir 30 menit. Sebagian masyarakat bertanya-tanya fenomena alam apa yang terjadi. Apalagi terlihat awan yang cukup panjang menyelimuti langit membuat suasana bertambah gelap. Namun dilaporkan sekitar setengah jam kemudian angin kencang datang disertai hujan lebat. Dikutip dari berbagai sumber, fenomena awan hitam panjang menggulung seperti gelombang tsunami itu dinamakan roll cloud atau awan gulung. Awan gulung ini adalah salah satu jenis awan arkus yang membentuk gulungan. Biasanya pembentukan awan ini dibarengi dengan badai atau angin kencang Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Selasa, 11 Agustus 2020.